Selamat datang semuanya dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Jung bersatu wong ngujung berdanggul. Yang Anda tunggu-tunggu juga yang Anda nanti-nanti. Ratu oplosane Indonesia Chow. Sing duwe goyang strum sak Jawa Timur. Wate malam hari ini besar sekali. Ada Ramayana Balau Kasoting. Wiwi sak kita. Tchuuu! Yeah Terongso. Mbok, strume jan gede tenan dina iki. Selamat